Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa wa mawala Ikhwan wa akhawat Para pendengar radio rasil Maupun para pemirsa daripada televisi rasil Alhamdulillah pada hari yang penuh kebahagiaan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kajian tentang keagungan Al-Quran Salah satu daripada keagungan Al-Quranul Karim adalah bagaimana Al-Quranul Karim Pernah menceritakan dan menginformasikan kepada kita Bahawa bulan pernah terbelah Subhanallah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qamar ayat pertama Wallahu subhanahu wa ta'ala qala iqtarabatis sa'ah wanshakal qamar. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan informasi iqtarabatis sa'ah telah dekat hari kiamat wanshakal qamar dan telah terbelah bulan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il madhi yaitu bentuk pasten bentuk ungkapan masa lampau. Jadi kalau dikatakan wan syaqqal qamar bahwa bulan itu pernah terbelah. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab hadis di dalam sahih al-Bukhari diceritakan tentang mukjizat Nabi kita ...Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya adalah bagaimana dengan izin Allah beliau membelah bulan menjadi dua. Diceritakan dalam sahih Bukhari Hadis ke 3636 sampai dengan 3638. Begitu juga hadis ke 3868 sampai hadis ke 3871. Dan masih ada lagi hadis ke 4864 sampai hadis ke 4868. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya Yaitu hadis ke 2800. Sampai hadis ke 2803 Belum lagi masih ada di Jami'ud-Tirmidhi Sunan Abi Dawud, Musnad Imam Ahmad Dan diuraikan juga oleh Al-Imamul Bayhaki Dalam kitab Dala'ilun Nubu'wah Yang intimu gisatnya adalah Bahwa suatu ketika Orang-orang kafir Qures Pernah meminta bukti dari Nabi yaitu tentang kebenaran kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mempersilakan mereka untuk melihat bulan yang dia ada di angkasa sana. Begitu mereka melihat bulan, bulan itu terbelah dua. Subhanallah. Ini diceritakan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahkan beberapa riwayatnya muttafaqun alaih bersumber dari Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum bahkan diceritakan dalam hadis ketika itu orang-orang kafir kures ini menganggap bahwa itu hanya sebuah sihir mereka ada dalam pengaruh sihir Nabi Alaihi Salat Wasalam nah kemudian saking penasarannya mereka mereka tanya musafir musafir yang datang dari luar kota Mekah begitu mereka sampai ke kota Mekah ditanya apakah mereka menyaksikan ada bulan terbelah dua di waktu malam ketika mereka ada di perjalanan ternyata para musafir tadi menyaksikan Subhanallah. Dan ada hal yang menarik. Ada satu naskah kuno, satu transkrip naskah kuno yang berasal dari negeri India. Disimpan di Museum Inggris di London. Di mana di perpustakaan uh, Pusat India, uh, dulunya naskah transkrip ini tercatat dengan nomor 173 sampai 152 garis miring 2807. Nah yang menarik, transkrip naskah kuno India ini yang disimpan di museum di Inggris sampai hari ini dan duplikatnya ada di India. Di sana diceritakan bahwa salah seorang Raja Malabar yang bernama Cakarawati Farmas itu di zaman beliau memimpin beliau ikut menyaksikan bulan terbelah dua dan beliau beritakan kepada rakyatnya dan itu dimasukkan di dalam lembaran kerajaan. Jadi diceritakan bahwa raja mereka ketika itu melihat bulan terbelah dua dan ternyata raja ini berkuasa sezaman dengan zaman kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya transkrip naskah kuno India ini nah, ikut mempersaksikan bahwa bulan terbelah dua itu bukan hanya terlihat di Mekah sampai ke negeri India oleh sang raja terlihat subhanallah. Jadi kita sebagai orang yang beriman tentu kita tidak meragukan apa yang diinformasikan ala Al-Quran bahwa bulan pernah terbelah dua. Nah di sini ada satu cerita menarik. Seorang uh, ahli atau pakar daripada mujizat ilmiah Al-Quran yaitu Profesor Dr. Zaglul Ragib Muhammad an Najar pernah diundang untuk berkiramah di salah satu universiti uh, di Inggris. Nah, ketika beliau berkirama, ada salah seorang peserta meminta kesempatan untuk bicara. Nah, peserta ini bernama David Musa Pitcock. Nah, kemudian diberikan waktu. Uh, siapa gerangan yang bersangkutan ini? Dia cerita, dia ini seorang pegiat uh, dialog lintas agama. Uh, jadi, dia ini dulunya seorang Nasrani, giat dalam dialog-dialog lintas agama. Suatu ketika... Bertemulah dengan salah seorang peserta yang beragama Islam. Kemudian dihadiahkan sebuah mushaf Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Nah begitu dia terima terjemahan Al-Quran tadi. Dia bawa pulang ke rumahnya. Ini yang cerita beliau sendiri. Begitu sampai di rumah dibuka. Begitu dibuka perkis yang dibuka surat Al-Qamar. Begitu dilihat ikhtar batisah ahwan syaqq qamar Yaitu kiamat sudah dekat. Dan bulan pernah terbelah dua Dia ketawa Dia katakan saya tertawa lihat ini ayat Ini hurufat, ini tahayyul Ini cerita dongeng Mana ada bulan pernah terbelah dua Kalau nanti di hari kiamat Bulan itu hancur, pecah Dalam ajaran Kristianya pun eh, Diakini kiamat itu ada Tapi kalau bulan pernah terbelah dua Di masa yang lalu Ini dianggap hanya sebagai dongeng Akhirnya dia tidak tertarik Ditutup lagi itu mushaf al-Quran Ditaruh di racinya Dia tidak tertarik untuk untuk membaca uh, Al-Quran uh, Karena dianggap ini isinya hanya dongeng yang tidak masuk di akal Beberapa waktu kemudian Suatu ketika Dia berkirita, dia menyaksikan Suatu acara dialog di BBC TV di Inggris Nah kebetulan saat itu dialog menghadirkan Tiga astronot asal Amerika Serikat Nah kemudian terjadi dialog hangat Antara pembawa acara dari BBC TV dengan ketiga astronot tadi. Yang menarik, begitu dialog berlangsung salah seorang astronot dari Amerika Serikat berkirita di BBC TV dalam dialog tersebut. Bahwa salah satu hasil yang didapatnya ketika mereka mendarat ke bulan, meneliti bulan. Bahwa ternyata di bulan itu ada pecahan belahan di permukaan bulan. Itu pecahan panjangnya kiluan meter. Dan lebarnya itu mulai dari yang setengah kilometer sampai yang lima kilometer. Dan guratan itu begitu panjang dikelilingi bulan. Akhirnya para astronot Amerika Serikat dan para ahli di NASA menyimpulkan ini tidak mungkin terjadi. Kecuali bulan ini pernah terbelah dua di suatu masa yang lalu. Subhanallah. Ini yang bicara astronot Amerika. Ini yang bicara NASA. Jadi mereka menginformasikan dengan penuh keyakinan. Bahkan bulan itu pernah terbelah dua. Kemudian David Musa Pitcock yang tadi bercerita. Dia pun melanjutkan. Apa dia bilang begitu saya dengar acara televisi. Ada astronot Amerika mengatakan bulan terbelah dua. Saya sampai lompat. Saya duduk di atas kursi saya. Saya ingat-ingat. Ini Pak, saya pernah baca dalam Al-Quran. Saya cari lagi itu Al-Quran yang saya simpan di dalam lagi. Saya buka lagi. Saya cari itu surat. Ketemu. Nah, setelah saya lihat Al-Quran itu telah lebih dahulu memberitakan dan itu dibenarkan oleh NASA Akhirnya saya tertarik, saya masuk ke dalam ajaran Islam Subhanallah Akhirnya David, Musa, Pitcock masuk ke dalam ajaran Islam Aktif dalam dakwah Islam Bahkan belakangan dia menjadi ketua partai Islam Inggris ini diceritakan oleh Profesor Doktor Zaglur Ragib Muhammad an najar Di dalam salah satu kitabnya. Subhanallah. Ikhwan wa akhwad rahimakumullah. Artinya di sini kita bisa lihat. Allah menceritakan tentang satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian di zaman sekarang ini. Saudara, ada orang-orang di luar Islam yang membuktikan sendiri. Ternyata mujizat Nabi yang pernah membelah bulan sebagaimana diinformasikan Al-Qur'an, bukan khayalan, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, tapi itu adalah mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Muhammad putra Abdullah adalah betul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini menjadi manfaat untuk kita bisa menambah Keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya Dan menambah cinta kita Kepada Al-Quranul Karim Mari, jangan bosan, jangan segan Terus setiap hari Kita kaji keagungan Al-Quran Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh